Sesudah itu Daud memukul kalah orang Filistin dan menundukkan mereka. Lalu Daud mengambil kendali pemerintahan atas ibu kota dari tangan orang Filistin. Dan ia memukul kalah orang Moab. Lalu sambil menyuruh mereka berbaring di tanah, ia mengukur tempat mereka dengan tali. Diukurnya dua kali panjang tali itu, untuk mematikan dan satu tali penuh untuk membiarkan hidup. Maka orang Moab takluk kepada Daud dan harus mempersembahkan upeti. Selanjutnya Daud memukul kalah Hadadeser bin Rehob, Raja Zoba, ketika ia pergi memulihkan kekuasaannya pada sungai Efra. Daud menawan daripadanya 1.700 orang pasukan berkuda dan 20.000 orang pasukan berjalan kaki. Lalu Daud menyuruh memotong urat keting segala kuda kereta tetapi dengan meninggalkan 100 ekor kuda kereta. Lalu orang aram dari Damsid datang menolong Hadadeser, Raja Zobar. Tetapi dari antara orang Aram itu, Daud menewaskan 22 ribu orang. Kemudian Daud menempatkan pasukan-pasukan pendudukan di daerah orang Aram dari Namsik. Orang Aram itu takluk kepada Daud dan harus mempersembahkan upeti. Tuhan memberi kemenangan kepada Daud kemanapun ia pergi berperang. Sesudah itu Daud mengangkut perisai-perisai emas yang dipakai oleh anak buah hadadeser, lalu membawanya ke Yerusalem. Dan dari Betah dan dari Berotai, yaitu kota-kotanya hadadeser, Raja Daud mengangkut amat banyak tembaga. Ketika didengar tou Raja Hamat. ...bahwa Daud telah memukul kalah seluruh tentara Hadadeser. Maka Tau mengutus Yoram anaknya... ...kepada Raja Daud untuk menyampaikan salam... ...dan mengucapkan selamat kepadanya. Karena ia telah berperang melawan Hadadeser... ...dan memukul dia kalah... ...sebab Hadadeser sering memberangi Tow Dan Yoram membawa barang-barang perak, emas... Dan tembaga Juga barang-barang ini dikhususkan Raja Daud bagi Tuhan Bersama-sama perak dan emas yang berasal dari segala bangsa yang ditaklukkannya Yakni perak dan emas dari orang Aram, Dari orang Moab Dari Bani Amon Dari orang Filistin Dari orang Amalek Dan dari jarahan yang dirampas dari Hadadeser Bid Rehob, Raja Zoba. Demikianlah Daud mendapat nama. Dan ketika ia pulang, ia menewaskan 18.000 orang Edom... ...di Lembah Asin. Lalu ia menempatkan pasukan-pasukan pendudukan di Edom. Di seluruh Edom ditempatkannya pasukan-pasukan pendudukan. Sehingga seluruh Edom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 Menjadi bendahara Nagara Zadok bin Ahitub dan Ahimelech bin Abiatar Menjadi Imam Seraya Menjadi Panitira negara. Benaya bin Joyada Menjadi Panglima orang Kreti dan orang Pleti dan Anak Anak Daun Menjadi